Mitra bisnis, salah satu persoalan besar yang dihadapi dunia usaha dan iklim investasi di Indonesia adalah lemahnya daya saing. Masalah buruknya ketersediaan infrastruktur dan kinerja aparat birokrasi menjadi salah satu sumber penyebab lemahnya daya saing kita. Akibatnya, daya tarik investasi Indonesia kalah jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan bahkan Vietnam. Bila persoalan ini tidak segera dibenahi, upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apakah soal lemahnya daya saing Saing ini hanya jadi tanggung jawab pemerintah atau negara saja? Boleh dikatakan iya, karena daya saing itu sekarang lebih banyak ditentukan oleh cost tetap atau fixed cost. Dan fixed cost itu memang sangat dipengaruhi oleh negara. Misalnya dalam menyediakan infrastruktur. Ya kan negara kan? Bukan berarti negara yang harus membangun semua, tidak. Tapi negara yang provide rutenya kemana, begitu kan, standar kualitasnya seperti apa, dan pricingnya seperti apa. Pajakan, ya, rizinan, high cost economy di jalan, pelabuhan yang tidak efisien, jalan-jalan yang banyak rusak, ya, penegakan hukum. Nah, ini juga yang, yang menjadi keluhan banyak pihak. 100% bisa dikatakan adalah masalah domestik, masalah dalam negeri. Menurut Anda, titik pangkal persoalannya di mana sih? Ya, ini persoalan leadership, visi pemimpin. Dan determinasi dalam mewujudkan、uh, i s i n y a lemah. Jadi masih sebatas wacana saja dari dulu kita kan. Terus berwacana gitu. Jadi memang ya ironisnya seperti inilah. Nah kalau negara bobol, swasta Indonesia-nya akan oleh. Jadi swasta Indonesia saya r a s a sadar sekali sudah. Dunia satu sudah sadar sekali. Realita baru yang mereka hadapi itu. Mereka harus bersaing secara fair. Dan itu dia tadi. boh ya pemerintah itu Oh, saya bantu deh. Asal tidak ganggu saja u d a h cukup, gitu. Demikian Faisal Basri dan saya, Rizal Andika.